Alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu lahu wa ala kulli syaiin qadir asyhadu an la ilaha anna muhammadan abduhu wa rasuluh alhamdulillah puji syukur milik Allah pada siang ini kita dipertemukan semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini amal saleh untuk kita semua hadirin Beberapa waktu kita sudah melakukan ibadah saum Dan saya berani jamin Hampir di setiap kantor Sekarang ini selalu diadakan acara Dua nama Saya dalam ceramah itu Suka ada dua spanduk Spanduk pertama suka memberi nama dengan istilah Halal bihalal idul fitri Mohon maaf lahir batin standuk yang kedua silaturahmi idul fitri 1426 hijriah sesungguhnya dari dua istilah itu ya, dua-duanya secara prinsip bisa dipakai anda mau menyebut halal bihalal silahkan mau menyebut silaturahmi silahkan hanya barangkali sekilas saya perlu elaborasi kalau halal bihalal itu dulu saya anggap bahasa Arab tapi ternyata ada seorang profesor, namanya Profesor Dr. Yasin. Dia profesor bidang Islam, sorry, dalam bidang fikih, imam Syafi'i. Dia lahir di Saudi, besar di Saudi, ngambil doktor di Ibn Saud dan profesor juga di Ibn Saud University. Kebetulan, beliau pernah menjadi salah seorang pembimbing skripsi saya. gitu, Waktu saya ambil S1. Karena hubungan saya dengan beliau cukup dekat, dia nanya pada saya dia bilang Sami tu kafiran kalimat halal bihalal. Apa makna hadis kalimat? Dia nanya ke saya, "Aku dengar kalau ke Indonesia itu istilah halal bihalal kan udah Ramadan. Saya ingin tanya sama kamu, halal bihalal itu apa sih?" Saya kaget. Ternyata dia seorang profesor doktor tidak tahu arti halal bihalal. Setelah saya selidiki Ternyata halal di halal itu adalah Indonesia yang di Arab Jadi memang orang Arab tidak akan paham. Mirip seperti dulu kita belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit dulu. Guru saya kudu ngomong. Uh, guru saya minta agar saya harus ngomong bahasa Inggris. Saya bilang. Kan di depan tuh. Kan nanya teman tuh ke saya. Saya bilang tidak apa-apa. Saya mikir tidak itu no. Apa itu what? Now what? What? Jadi, orang Amerikanya sendiri tidak mengerti... Nawatwat. Gimana hmm? menurut kamu? Nawatwat. Nawatwat. Hmm. Ini halal bihalal juga begitu. Jadi, saudara-saudaraku sekalian... Ketika Anda mencantumkan istilah halal bihalal... Itu hanya dipahami oleh orang Indonesia. Tapi kalau Anda mencantumkan silaturahmi... Saya berani jamin... Seluruh orang yang beragama Islam... Mengerti apa arti silaturahmi Minimal Familiar dengan istilah silaturahmi Kan begini Setiap bangsa Itu dia punya spesifikasi Beragama Maksud saya gini Nilai agama yang masuk ke dalam satu kultur Bangsa itu beda-beda Contoh mudik Mudik itu hanya tradisi Yang ada di Indonesia Yang sampai melibatkan setingkat Kepala negara Coba ya? coba anda lihat yang namanya mudik di Indonesia itu bukan diurus oleh bupati bukan diurus oleh gubernur menteri sampai level kepala negara ikut memantau bagaimana terjadinya mudik tunjukkan pada saya tanpa anda browsing di internet ada gak peristiwa dahsyat mudik seperti di Indonesia gak nah, ada nah itu apakah mudik itu salah? tidak bagi saya silahkan itu karena saya yakin orang mudik itu kan niatnya juga lurus, ingin silaturahmi ingin bertemu dengan uat, tante, bibi, teman lama yang salah itu kan pamernya itu yang salah, sengaja mobil ganti, innova gitu, pulang ganti lagi senia gitu. ya kalau udah senia, senia udah, gak usah innova gitu. jadi yang salah itu bukan mudiknya pamernya handphone ganti ya gak bisa ganti baru casingnya gitu pas iya ganti casingnya terus nyampe di kampung tega nggak ada yang nelpon nelpon nyuruh ke temen coba ke warteg telepon aku gitu supaya kan di depan teman oh iya oh iya saya lagi di Ciamis nih itu saudara saudara sekalian <laughs> yang bilang pengalaman itu seuzon yang bilang <laughs> pengalaman itu seuzon nah saudara saudara sekalian jadi mudik itu tidak salah yang salah itu pamernya mudik kalau tujuannya untuk membangun cinta kasih bagus, enggak saya lagi memberikan contoh pada bapak ibu bahwa dalam sebuah peraksanaan ibadah dimensi kultural itu kadang masuk jadi gini di satu sisi dimensi religinya agamanya ada, tapi itu masuk ke kultur, atau dengan kata lain jadi budaya, contoh kalau dikatakan lebaran yang kebayangkan baju baru sarung baru, padahal nabi mengatakan kalau kamu sholat id Pakailah baju yang terbaik Yang kamu punya Bukan baju yang terbaru Yang terbaik yang kamu punya Bahwa kamu, ah, itu mah tafsir anda Yang terbaik itu yang terbaru Itu mah tafsir anda Jangan suka menafsirkan Kan Nabi mengatakan Kalau sholat id Pakailah baju yang terbaik yang kamu punya Nah lalu anda bilang Hari terbaik itu terbaru Itu mah tafsir Bukan hadis Tolong bedakan ya Saudara antara tafsir dan hadis. Beda. Beda itu. Ya. Nah, enggak. saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu ini hadis, ini kultur tetap menyatu, yaitu. Oleh sebab itu juga kalau ah saya memang rizkinya ada nih, beli baju koko yang baru, beli sarung yang baru untuk menghormati Idul Fitri lebaran, niatnya untuk melaksanakan Sunnah ya. Rasul memakai pakaian terbaik, ya. Silakan. Yang salah itu yaitu pamernya. Tapi tolong bapak-bapak, saya banyak kasus menyaksikan. Eh, terutama ini sebenarnya pesan ini harus saya sampaikan kepada ibu-ibu. Kalau beli sarung itu capnya tolong dilepas itu. Sampai saya beberapa kali sholat id, eh, pas lihat tuh capnya masih nempel, gajah duduk. Ya, ada lagi, waduh. Yang paling lucu apa? Ketika saya sholat tuh jadi nggak khusus sholat saya. Itu ada sendal di situ teh. 40 ribu, coret 12 ribu. Tidak ada. Jadi masih ada. Coret teh masih ada. 40 ribu, coret 12 ribu. Nah, oke. Okay. Jadi, saudara-saudara sekalian. Nih, nih. Jadi, antara agama dan kultur ini termasuk konsep mudik dan seterusnya termasuk itu halal dihala jadi kalau bapak ibu menyebut halal dihala sih bagi saya nggak prinsipil ya, terserah anda tapi intinya adalah silaturahmi silah itu membangun rahmi itu cinta jadi silaturahmi itu membangun cinta gitu nah saudara saudaraku sekalian di dalam Islam cinta itu ada level level ada rahmi atau rahim itu cinta yang tak terbatas tak terhingga dari Allah ke makhluk itu rohmat atau rahim atau rahmi. jadi kalau kita mengatakan silaturahmi artinya membangun cinta yang tidak mengenal perbedaan-perbedaan karena Allah telah menakdirkan kita ini diciptakan beda-beda Tinggi badan kita beda-beda warna kulit kita beda-beda coba lihat kiri kanan, kan warna kulitnya beda saya lihat ada yang sawah matang sawah busuk putih, tidak jelas warna ada, jadi Allah telah ciptakan performa kita beda-beda. Kalau -beda. telah ciptakan intelektual kita beda-beda. Coba yang hadir di sini saya tahu, ada yang gampang ngerti, susah lupa ada. Ada rata-rata nih, gampang ngerti, susah lupa. Cerdas-cerdas kelihatannya dari cara Anda menatap. Ini mata-mata cerdas. Tapi juga tidak jarang saya lihat di sini yang susah ngerti, cepat lupa. Mau ngertinya susah sekali, lupanya cepat. Tapi ada juga yang gampang ngerti dan gampang lupa waktu di pengajian di sini ngerti begitu bubar tadi Aaam ceramahnya apa enggak tahu ya aku tadi mesti ngerti sih jadi apa ya enggak tahu ya enggak ada judulnya enggak ada apa nih nah Bapak Ibu sekalian jadi yang namanya silaturahmi itu membangun cinta ya. padahal membangun cinta walaupun kita ini beda-beda nah kalau silaturahmi itu artinya membangun cinta cinta itu apa sih apa itu cinta gimana kita sering mendengar silaturahmi yuk silaturahmi sekarang cinta itu apa silaturahmi membangun cinta cinta itu apa dengar baik-baik cinta adalah samudra yang kedalamannya tak pernah terukur apapun yang anda katakan tentang cinta itu hanya kulitnya saja karena sesungguhnya inti sari cinta adalah misteri yang tak pernah anda buka kalau bikin definisi seperti itu masalah kalau bikin definisi itu yang rada ilmiah sedikit, kan? ya kan? saya tadi tanya, Bapak Ibu, cinta itu apa pada dia? Saya sampaikan definisi cinta langsung Anda bilang, "Aduh. Apa itu cinta? Cinta adalah samudra yang kedalamannya tak pernah terukur." Betul loh, Pak. Sedalam dalamnya samudra bisa diukur dengan satelit. Tapi cinta enggak bisa diukur. Ada orang yang ketika bertemu suka menampakkan kebencian. Amit-amit hmm, ya, sorry bukan levelku. Haha. <laughs> gitu. Tapi di balik hatinya bergelora cinta yang luar biasa. Jadi ada orang yang menampakkan kebencian tapi di dalam hatinya tapi ada orang yang menampakkan kecintaan di dalam hatinya penuh pengkhianatan. Ada seorang suami, setiap kali pulang dia bertemu istrinya, dipeluknya istrinya dengan penuh cinta, lalu dia katakan, "Sayang." kau adalah cinta pertamaku dan kau adalah cinta terakhirku. Begitu dia meninggal, ketika hari penguburan, datanglah dua orang wanita dan mengaku itu adalah istrinya. Tuh kan? Sowat gitu lo cinta yang ada di tengah-tengah itu. Ya kan? Ah, makanya Bu, maaf saya bukan berarti uzon ya. Bukan berarti mengajarkan yang enggak-enggak kepada ibu-ibu Kalau suami ibu bilang Mah kau adalah cinta pertamaku dan kau adalah cinta terakhirku Jangan dulu senang Tanya siapa di tengah-tengah antara itu Kan cinta pertama dan cinta ter -ah, terakhir Suat siapa yang ada di tengah-tengah itu Tolong Kalau mama kenapa jadi begitu Bilang Pak Aam yang cerita Gitu ya. Saya siap mempertanggungjawabkan itu secara ilmiah Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, cinta adalah samudra yang kedalamannya tak pernah terukur, apapun yang Anda katakan tentang cinta itu hanya kulitnya saja karena apa inti salit cinta adalah misteri yang tak pernah Anda buka, apapun yang Anda katakan tentang cinta itu kulitnya saja emang saya pernah tanya mahasiswa saya begitu saya tanya, coba menurut Anda cinta itu apa, dia jawab begini Pak, menurut saya cinta itu adalah penderitaan, kenapa Anda bilang cinta itu penderitaan, saya tiap jatuh cinta sakit hati Pak Oh benar Jadi kalau ada yang mengatakan cinta itu penderitaan Betul tidak? Betul berdasarkan frame of reference Atau field of experience dia Karena dia tiap kali jatuh cinta sakit hati Maka dia berkesimpulan Cinta itu adalah menyakitkan Betul Menurut pengalaman dia Saya tanya lagi satu mahasiswa Ketika saya tanya Menurut anda cinta itu apa? Jawabnya gini Pak, menurut saya cinta itu pemborosan Kenapa saya bilang anda bilang cinta pemborosan? Ya tiap jatuh cinta tabungan saya ludes kan? Ya, voucher telpon biasanya seratus ribu jadi empat ribu. Makan biasanya cuma di warteg sekarang di kafe jadi bagi saya cinta adalah pemborosan. Betul tak? Betul. Terus ada satu mahasiswi wajahnya mirip Agnes Monica. Kalau nanya mahasiswi pilih gimana sih? Tanya, saya tanya mahasiswi yang wajahnya mirip Agnes Monica. Jadi walaupun gak bisa jawab Kalau bagus kan Kitanya gak terlalu ta, Marah kecewa gitu. Ini mah udah mah butut Bodoh lagi <tuh> ya. Saya tanya Masih yang wajahnya mirip Agnes Monica, Ketika saya tanya Menurut anda cinta itu apa? Dia bilang begini Nah ini yang mengagumkan saya Pak menurut saya Cinta itu adalah sejuta rasa Kenapa anda bilang sejuta rasa? Sebab sudah saya rasakan semuanya pak TNI sudah saya rasakan PNS sudah saya rasakan. Dia sambil menatap saya. Dosen pun kalau bapak mau, dia saya rasakan. Makanya, dari seluruh mahasiswa, dia yang dapat A. Nah, bapak ibu sekalian. Jadi kalau dia bilang cinta itu sejuta rasa, betul tidak? Betul. Apapun yang Anda katakan tentang cinta, itu hanya kulitnya saja. Sepuluh orang saya tanya tentang cinta, akan ada sepuluh definisi. Makanya, Inti sari cinta adalah misteri yang tak pernah anda buka Jadi cinta itu misteri Pertanyaan berikut Apa arti silaturahmi? Membangun cinta Berarti kan membangun misteri Tuh oh, kan? Bukan Berarti kalau kita Mau ke mana pak? Biasa weh membangun misteri Apa? Ya kan itu silaturahmi itu membangun cinta Katanya cinta itu misteri Jadi apa? Silaturahmi itu membangun cinta Cinta adalah misteri. Benar, cinta itu misteri. Tetapi itu satu sisi, sisi lain. Kata Aristoteles, cinta itu energi. Makanya dia bilang, andai di dunia ini tidak ada cinta, maka hidup akan serasa gersang, hampa dan tidak ada dinamika. Cinta bisa membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana, cinta bisa membuat sesuatu yang berat menjadi ringan, dan cinta bisa membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat. Jadi cinta itu energi. Gitu betul loh Pak, Bapak punya pekerjaan berat, sok cintai. Apa? Dingin. Anda punya pekerjaan rumit, cintai sederhana. Jarak yang jauh, cintai deket Mekah tuh jauh. Pak. Bayarnya juga ONH 27 juta, syukurannya 30 juta. <gusur> Jadi di kita mah syukurannya Sokal lebih mahal daripada ONH. <gusur> eh, kalau di Jakarta tren seperti itu sudahnya sudah 3 tahun yang lalu tren bahwa syukuran haji lebih mahal daripada BONH. Atau Pak, sabodo-bodonya saya kan tas saya bisa ngitung kalau misalnya kita diundang. Undangan itu ada 500 orang, ya. Di Hilton. So, kira-kira satu orang berapa? Enggak, kebayang. Ya. Saya dari Bandung diundang ke sana untuk syukuran haji. Biasanya kan syukuran haji teh di rumah, di mana? Ya di Hilton Pak katanya, ah ini cuma teman-teman dekat sekitar 600-700 orang terus pas saya lihat hidangannya Uih. ternyata dalam kalkulasi saya, antara bayar ONH dengan syukurannya lebih gede mata, sekarang lah cenderung aduh saya punya untuk ONH, tapi syukurannya gimana ya, banyak yang bingung tapi alhamdulillah kalau di telkom belum begitu parah ya, jadi ya, belum, gak adalah di telkom, mah gak separah itu bahkan di telkom kadang-kadang syukuran juga digabung supaya irit ya. Nah, jadi eh uh, oke okay, sudah. So, so. Jadi se-RWT misalnya ya, RW ya anu itu berkolaborasi di masjid aja gitu tah. <tuh> ya kan gitu ya. apa-apa. Enggak -apa. ya, masalah dan itu bukan hal yang lain Saudara-saudara. Daripada memubazirkan harta begitu. Nah, oke. Okay coba maka itu jauh anda bayar ya dengan bekal itu ini per orang sekitar 50 juta dengan istri 100 juta ya tidak semua orang yang sudah dananya cukup kemudian dia berangkat ada juga yang jual mobil jual sawah berangkat dan emangnya ketika di mina itu enak mau plus mau reguler mau apa tidur di mina itu pasti di karpet, hmm. kayak pindang gitu antri di toiletnya juga bisa 10 orang 15 orang, bahkan ada kasus seorang bapak, begitu dia bangun dia ingin ke belakang, pas lihat antrian ada 10 dia sabar, nunggu, nunggu, nunggu. begitu giliran dia, dia gak jadi pak, kenapa? gak tau lah, katanya entah menguap, entah keras, gitu, gak jadi gak jadi tapi begitu dia pulang pulang dari Mekah, dia tidak bilang gini demi Allah cerah saya, demi Allah saya makapok, akan ke Mekah lagi, nanti kateras, tau gak, enak jadi Pak Bu, Kenapa jauh itu jadi dekat Ada cinta Jadi benar kata Aristoteles Andai di dunia ini tidak ada cinta Hidup akan terasa gersang, hampa Tidak ada dinamika Cinta bisa membuat yang rumit jadi sederhana Yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat Benar gak cinta Hidup tanpa cinta itu tidak ada dinamika Bu, kalau ibu cinta kepada suami begitu kedengaran suara kendaraannya kebetulan suami ibu itu kan kendaraannya motornya. Motornya teh khas gitu ya. Senang modifikasi suami ibu teh. <laughs> modifikasi, teh aduh, nih butut gitu. Perketek-tek-tek-tang. Bu, kalau ibu penuh cinta kepada suami, pasti ada exciting, ada Tuh si papa udah datang. Ayo sayang, anak-anak tuh si papa datang. Oh, ibu juga menyambut. Gitu. Kalau ibu penuh cinta. Tapi kalau ibu sudah tidak ada cinta begitu, petet-petet. -pet. Ah. Langsung jam sakia geus datang. Eh. Rudet atuh. Cik atau rada penting, saeutik sakia geus datang gitu. Nah, hadir, Bu. Kalau ibu penuh cinta, nonton dengan suami pegangan tangan tuh indah. Mirip waktu ketika pacaran ini. Tapi kalau sudah tidak ada cinta Pegangan tangan te asa tidak ada rasa enakan pegang kursi Saya <laughs> saya enakan pegang kursi Nah jadi betul cinta itu energi Nah kita bisa gabung di sini nih. Silaturahmi artinya membangun cinta Cinta yang penuh misteri Dan cinta yang jadi energi Itu digabung Gitu. Kenapa cinta itu misteri Karena cinta itu bisa, tidak bisa dibagi rata seperti roti Makanya kan Nabi pernah berdoa Ya Allah Ampunilah aku terhadap sesuatu yang aku tidak bisa adil Dalam urusan hati Jadi gini Kita kepada anak secara lahirnya harus adil Harus Tapi sangat mungkin hati kecil anda berbeda Pada anak yang satu dengan anak yang lain Itu tidak dosa Yang dosa apabila ekspresinya salah Jadi gini Zaman Rasul ada seorang ayah. Dia punya dua anak balita, dua-duanya masih kecil. Jadi jauh, umurnya tidak begitu jauh. Begitu Nabi bertamu, yang satu oleh, oleh si, si ayahnya itu diciumnya, didudukannya di pangkuan. Kelihatan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ya dilubaina abnaikum karena anakmu itu dua-duanya masih kecil, sangat berdekatan umurnya, kalau yang satu digendong, dua-duanya gendong. Kalau yang satu dicium, dua-duanya cium. I dilubaina abnaikum, bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Ya beda lagi kalau misalnya yang satu udah kuliah, yang satu balita kan enggak mungkin. Ya, yang kuliah coba badannya lebih gede dari Anda lagi digendong kan enggak mungkin. Maksud saya, kalau yang nah, itu apa? Artinya apa? Lahiriah itu harus adil, tapi mungkin batinnya ya Kenapa ya, kesetiaan kecilnya suka ada kangen pada yang gedemnya, itu itu namanya misteri pak, lah. cinta itu misteri, misteri. Punya anak tiga kadang-kadang cintanya nggak sama, tapi secara lahirnya kita kudu sama, harus sama. Nah dengan demikian cinta itu misteri dan sekaligus cinta itu energi. Betul kata Robin Williams, let love be your energy katanya, biarkan cinta sebagai energi. Betul Celine, kata Celine Dion My heart will go on Betul kata Lisa Stanfield all around the world Betul kata Siti Nurhaliza Bukan cinta biasa Itu semua bicara tentang the power of love Kekuatan cinta Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan lagunya Inul Daratista dan Anissa Bahar Serta Roma Irama saya mohon maaf Masalahnya kan musik kesukaan saya itu Musik-musik klasik ada juga klasik modern seperti karya Mozart, Beethoven, Richard Feyderman, Kennedy gitu loh ya. Jadi kalau saya tidak hafal lagunya ilmu daratista, saya mohon maaf. Mungkin itu kelemahan saya, saudara, saudara Nah, Itu kelemahan saya, saya mohon maaf. ya. Nah, Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita bicara tentang silaturahmi idul fitri, nah berarti kita membangun cinta. Nah, cinta itu harus bagaimana? Karena cinta itu energi, pertama, cinta itu harus melahirkan sinergi. Aneh kalau kita bicara silaturahmi, tetapi kita tidak mengakui kelebihan orang lain dan tidak mengakui kekurangan diri kita. Yang namanya sinergi itu kan kalau di dunia pekerjaan, kita menerima mengakui kelebihan orang dan kita mengakui juga kekurangan diri kita. Sehingga kita tidak merasa paling hebat. Ya. Tahukah menurut para peneliti, kan kelemahan orang Indonesia itu ditimbul, itu suka lemah gitu. Saya pernah dengar ceramah seorang profesor di Tokyo Institute of Technology. Dia banyak mengamati sumber daya manusia. Ternyata dia bilang mahasiswa Indonesia itu kan cerdas-cerdas. Pak orang Indonesia itu kalau sekolah di luar negeri, lah jarang yang DO. Eh, ada sih ada, tapi maksudnya prestasinya bagus-bagus. Bahkan uh, uh, di Hokkaido University ada seorang profesor cerita ke saya. Profesor di Jepang itu paling senang membimbing orang Indonesia karena orang Indonesia itu katanya mahasiswa bimbing. Jadi mahasiswa bimbingnya itu gampang karena memang cerdas gitu loh. Bahkan uh, waktu apa di jurusan-jurusan sulit, misalnya di Adelaide University, itu jurusan-jurusan sulit di Australia itu diambil oleh orang-orang Indonesia. Orang bule ini memang enggak, yang gampang-gampang aja. Orang yang jurusan-jurusan sulit itu orang kita. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu pinter-pinter Bahkan ada teman saya yang sekarang ambil S3 Di University of Southern California Di Los Angeles Ketika dia ambil S2 di Iowa State University Dia melakukan riset 80% orang Indonesia yang sekolah di Amerika itu Lulus dengan Judisium Cum Laude Jadi orang Indonesia itu top Kecerdasannya Kalau kemampuan individual Tapi katanya orang Indonesia kemampuannya suka menurun Kalau sudah ini Sudara sudah dalam satu tim Nah, eto, Suka pak andal-andal Itu teh bawaan lahir malas nah itu Nah itu bawaan Jadi gini Walaupun bisa Karena ah Jadi saling Sudahlah ah, gitu Jadi Jadi aktualisasi dirinya itu kurang pada saat Dalam satu tim Tapi kalau dia itu sendirian Aktualisasi dirinya hebat Nah itu kelemahan orang kita bet. Sebenarnya itulah yang disebut kelemahan silaturahmi Membangun cinta Jadi ideanya silaturahmi itu harus melahirkan timbuk yang hebat Harus melahirkan Suatu sinergi yang hebat idealnya gitu loh kan kalau saya lemah anda lemah kalau digabungkan insyaallah jadi relatif kuat saku lidi juga kalau satu mah gampang patah tapi kalau digabungkan kan jadi kekuatan itu yang namanya itu eh, sarang laba-laba kalau cuma satu garis itu kita ambil kan ini tapi ternyata baju anti peluru yang paling kuat di dunia itu yang terbuat dari sarang laba-laba ringan dan itu jadi kuat setelah digabung tuh si sarang laba-laba tuh di, disinergiskan jadi segala sesuatu yang lemah akan jadi kekuatan nah silaturahmi itu sebenarnya membangun sinergitas tapi sayang di kita ini ini yang lemah kadang-kadang wah boro-boro di dunia pekerjaan lah kadang-kadang dalam dunia pertemuan saja begitu kalau mau dengar ceramah tuh suka nanya ustadnya siapa kan sudah gitu so kalau di rw kan di rw enggak, kalau di kantor mah nggak ada nggak enak kan sama teman-teman ya kalau di kantor di rw di rw itu uh, silaturahmi itu kurang karena apa begitu pak rt tu ngasih undangan bu pengawasan uh, bu sah pak rt uh, ustadnya ini Ustaz agus dari mana dari nu oh dn ibu nggak akan datangnya suka ya, apa alergi kalau Ustaz dari nu tujuh suka arteh ibu tu Besoknya lagi, bulan depan. Bu, penghausan. Ustaz siapa? Ustaz Dudi. Dari mana? Dari Persis. Oh, dari Persis. Ibu tidak ada ya. Suka ini darah tinggi kalau Ustaznya dari Persis. Besoknya ya. lagi. Ustaznya dari mana? Dari Muhammadiyah, Ustaz Iwan. Oh, kalau dari Muhammadiyah, Ibu mah bawa anting antuk. Bulan berikutnya, masih diundangan. Siapa Ustaznya? kita ustazah anti percikan iman. Oh, etama ibu sunting insyaallah. Bukan yang gitu teh enggak boleh maksud saya. Bukan promosi yang begitu teh enggak boleh. Nah, kita mah kan suka suka masih gitu, suka masih ya, gitu. Coba padahal usahanya mau dari NU, dari Persis, dari Muhammadiyah duduk dengerin. Ya, duduk dengerin. Yang baiknya kita ambil yang kira-kira kurang pas sudah simpen dulu. Nah, pak bu lihat di masyarakat. Berarti kan silaturahminya belum kuat. Jadi kita mah baru mengartikan silaturahmi itu sebatas jabatan tangan. Oh, kemana bu? Biasa ways silaturahmi. Silaturahminya. gitu. Jadi silaturahmi itu baru sebatas gini. Di kantor juga acara halal di halal tak kikir. Ya. Sambil senyum sedikit. Bukan berarti tidak bagus. Itu kan simbolik. Ada yang di substansi dari itu apa? terjadi satu sinergi itu yang terpenting Walaupun ngasa salaman ada sinergi, walaupun sesalaman kalau hatinya berpecah Itu Apalagi kalau bapak ibu, sesalaman dia hatinya sinergis. Nah itu inti dari silaturahmi membangun cinta, menjembatani seluruh perbedaan dengan yang namanya cinta itu silatur. Jadi silaturahmi itu hadirin harus melahirkan sinergi, harus melahirkan timwu yang kuat. Yang kedua cinta itu harus melahirkan apa? Silaturahmi itu harus melahirkan Mujahada Mujahada itu apa? Kerja keras. selalu ingin melakukan yang terbaik Enggak pernah setengah-setengah selalu all out Kalau memang pekerjaan itu bisa kita selesaikan Dua menit ya dua menit Kalau pekerjaan itu bisa kita selesaikan setengah jam Ya setengah jam, tidak perlu setengah jam Kemudian jadi lima jam, Enggak usah Itu namanya mujahada Dan kita semua rumusnya sudah tahu Fa'idza faruq tansob wa ila rabbika faruq. Kalau kau selesai melakukan satu pekerjaan evaluasi pekerjaan dan lakukan pekerjaan yang lebih hebat dari apa yang pernah kamu lakukan. Itu filosofi dari fa'idza faruq tansob. Kalau kau telah selesai melakukan satu pekerjaan, evaluasi itu pekerjaan. Tansob, lakukan yang lebih baik dari apa yang sudah kamu lakukan. Wah, luar biasa. Kalau jiwa kita penuh silaturahmi, berarti ada sinergis, berarti ada kerja keras. Tapi kerja keras saja enggak cukup, perlu di barengnya dengan doa karena walau bagaimanapun kita manusia punya titik-titik lemah perlu kekuatan doa yang saya ingatkan dalam berdoa itu satu aja, kita kadang-kadang terjebak, seolah-olah doa itu harus dengan bahasa Arab, keliru anda pakai bahasa Arab tapi Anda enggak ngerti. Allahumma inni as'aluka al-manabi'a rizqan thayyiban wa 'amalan Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil min fitnati al-mahya wal ya rabbal alamin. tadi doanya apa? Tuh, Tuh, Ustaz begitu mengajari. Eh, harus tahu maknanya apa. Yang paling sedih kalau lagi tawaf Kan kalau tawak bapak ibu yang sudah haji atau umrah Ingat gak? Ustadznya kan pegang buku Allahumma Allahumma Di belakangnya kan gitu kan? Ini Ini A'udzubika A'udzubika Jadi si, si si jamaah kan ngikutin di belakang Hah. Ya kalau orang yang bisa mendengar suara pembimbing bisa ngikutin Itu yang lebih jauh lagi Dia bukannya Allahumma Malah Apa? Ini apa? Apa Ozubika? Apa? Jadi selama tujuh putaran doanya tu apa? Apa? Jitu. Jadi doanya tu bukan berdoa malah apa? Aduh nggak kedengaran? Apa? Aduh nggak kedengaran? Gitu Makanya kalau lagi tawaf gunakan saja bahasa yang anda fahami sambil tawaf tu. Bismillah, Allahu Akbar. Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Subhanallah Subhanallah Allah Birid Birid Setelah itu apa Doa Doa Ya Allah Berikan kepadaku Anak-anak yang soleh Anak-anak yang serdas Anak-anak yang hatinya selalu terbuka dengan nasihat Ya Allah ampuni Segala dosa kesalahan ibu bapakku Bisa nangis pak Doa seperti itu Kan ngerti kita Ngerti Anda yang orang Jawa Ya, anda orang yang Sunda, ya Rahman ya Rahim ya Allah. Ketika ya. tawap paparin abdi, harta nu berkah, anak-anak nu saleh, ya. harta nu jembar, ilmu nu manfaat. Anda yang orang Jawa, ya Rahman ya Rahim ya Allah. Nong kono nang kene. Ora ono ya Allah, ora ono. Pedalalah ya Allah, jalani, misal, misal. Mohon Maaf saya kan tidak bisa bahasa Jawa. Yang saya tahu kan bahasa Jawa cuma empat nengkono nengkene, ora ono sam ojo lali. Udah yang lainnya saya nggak hafal. Terus ada lagi saya baru kemarin dapat dari Pak meletek meletek itu apa sih? Saya kan tadi malam jam dua itu baru datang dari Pak Saya ceramah di depan ibu-ibu. Saya bilang bu, andaikan kaki ibu Roromehun. Apa kata Roromehun? Ada yang dalamnya Pak Am bilang melatek melatek. Apabila kaki ibu melatek melatek, Kenapa ada ketawa melatek melatek. Huh? <laughs> Mereka pecah, begitu kan? Nah, paling ada tambahan lah tadi malam dari Pak Kalongan melatek melatek. Ya Allah, kakiku melatek melatek. Beri aku kesembuhan. Nah, gitu silakan. Ya. Tapi kalau berdoa pakai bahasa Indonesia juga harus lihat situasi sih karena pernah ada orang yang berdoa sambil tawa pakai bahasa Indonesia dia pegangan ke tangan suaminya ya Allah engkau maha tahu suamiku itu pelitnya nauzubillah beri dia kedermawanan ya Allah ya Allah engkau maha tahu suamiku itu sangat kasar sekali beri dia kelembutan ya Allah kita langsung suaminya begini balik dia ngadoa teh jadi jadi Bu Pak berdoa itu jadi gini silaturahmi itu harus melahirkan sinergis silaturahmi itu harus melahirkan mujahadah kerja keras, silaturahmi itu harus melahirkan doa, terus saya ingin ingatkan, doa itu sebaiknya kalau memang kita gak hafal eh, menggunakan bahasa yang kita pahami saja, kecuali sholat, kalau sholat wow, tidak mau harus pakai bahasa Arab. Mau tidak mau, itu mah wajib. Karena Nabi mengatakan, solu kamara aitumuni usoli. Salatlah kamu sebagaimana aku ajarkan kepadamu. Jadi salat tidak boleh diubah jadi bahasa apapun, tetap bahasa Arab. Ya? Paling kita harus ikhtiar memahaminya. Dan memang tidak tidak enak. Jen udah saya coba salat pakai bahasa Indonesia tu nggak enak. Allah maha besar. Aku hadapkan wajah. Pada menciptakan langit dan bumi. Nah, enak, yang paling enak ketika salam keselamatan untuk anda, keselamatan untuk anda. Pas yang di sebelah teh pas selamat, apa lo manggil manggil? Yang lebih parah lagi kalau suratnya pakai bahasa Sunda, Allah maha agung. Pas salam teh, sing selamat marane, sing selamat marane. Dahlah, ya. pokoknya jangan diubah itu, ya. Terus Bapak ibu doa itu sebaiknya detil ya. Jangan ringkas Detil Jadi jangan sampai berdoa itu begini Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah Pokoknya engkau maha tahu apa yang ada dalam pikiranku. Sekian Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Waktu ditanya Kamu kok berdoanya cepat sekali Nuh penting kacakup kabeh Ternyata kata KBT doanya gitu. Ya Allah, engkau maha tahu apa yang aku inginkan. Sekian ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Coba kalau berantar ada detil ya. Detil kita minta apa. Okey. Hadirin yang, keti yang berikut. Jadi silaturahmi itu harus melahirkan sinergis. Harus melahirkan mujahadah kerja keras. Harus melahirkan doa. Yang keempat, harus melahirkan jiwa syukur. Jadi kalau kita sudah kerja keras Sudah doa Ternyata berhasil syukur sama Allah Tapi ingat Sangat mungkin kita sudah kerja keras Tapi kita gagal Maka kita kudu bersabar Setiap kesulitan yang menimpa diri kita Harus itu dijadikan Sebagai guru yang paling berharga Bagi saya Negeri kita kan sekarang Sedang banyak diuji Flu burung Antraks Jawa Barat Siap-siap Antraks Tsunami Gempa susulan Terorisme Apa lagi? BBM hmm? Pengangguran Wah Bagi saya itu berat Bagi anda juga mungkin berat Tapi ingat Di satu sisi saya mengatakan begini dalam hati Biarlah Mungkin ini merupakan salah satu cara Supaya generasi kita Fundamental ekonominya menjadi lebih kuat Saya baru tahu Bahwa jarum yang dipakai Menjahit itu ternyata dari Cina ketika terjadi krisis moneter Ternyata jarum yang kita pakai itu tuh impor Saya baru tahu kalau ternyata kaset yang tiap hari kita pakai Itu ternyata si nya itu sama headnya Ternyata dari luar Bukan kita yang bikin Tapi sekarang kan sudah mulai kita bikin Saudara-saudara sekalian Saya baru tahu kalau tutup panci itu ternyata dari luar negeri Baru tahu setelah terjadi krisis moneter Sekarang kan bangsa kita sudah mulai mandi. Ya artinya belajar dari kegagalan Jadi seluruh kesulitan ini Bagi saya berat Tapi saya berharap biar ini dirasakan oleh kita Tapi tidak dirasakan oleh anak cucu kita Supaya fundamental ekonomi kita kuat Jadi kadang-kadang kita harus belajar dari kesulitan Supaya dewasa Bapak ibu bisa jalan kaki itu pernah jatuh Bapak ibu bisa lari itu pernah jatuh Biarlah bangsa kita juga sekarang terjatuh-jatuh untuk bangun lagi ya. Nah gitu, itu namanya berpikir positif Apa maksudnya? Sudah itu terjadi kita hadapi Hadapi dengan jiwa sabar Sabar itu bukan diam tapi belajar dari kegagalan Makanya Nabi mengatakan orang beriman itu tidak akan jatuh karena sebab yang sama Kita berharap bangsa kita nanti tidak akan terjatuh lagi dari sebab yang sama gitu sebab apa yang sama ya itu kita dimanjakan ya. segala di subsidi perasaan makmur makmur semua saudara-saudara karena seluruh subsidinya itu pinjaman ya semua itu sekarang tidak disubsidi miskin nggak apa-apa siapa tahu nanti kaya nanti kaya benar dan miskinnya pun miskin benar itu tanpa subsidi miskin gitu nah maksud saya apa ya sudah sekarang ini ya uh, itu harus kita jadi itu namanya syukur sabar. Dan syukur sabar ini harus ber, ber apa berdampingan. Pada saat kita sukses kaki kita ada di syukur, pada saat kita gagal kaki kita ada di sabar. Ada riwayat yang sangat penting tentang syukur dan sabar. Ada seorang istri, ada seorang suami punya istri cantik banget. Wajahnya oleh para ya penampilan segala macamnya oleh para juri itu dinilai dinilai mirip, mirip Miss Universe kalau suaminya butut sekali oleh para juri dinilainya 2,5 Tapi karena para juri juga manusia punya mata, punya hati Akhirnya dibulatkan suaminya itu jadi 3 Jadi suaminya nilainya 3 Istrinya itu 9,5 Suatu saat istrinya ini menatap suaminya Sambil mata yang Dengan mata yang berkaca-kaca Kata suaminya kenapa, Eh maaf Kata istrinya Mas, kenapa kok menangis? Aku terharu dan aku bersyukur. Aku bersyukur pada Allah. Aku diberi istri yang cantik seperti kamu. Kamu bukan hanya cantik fisik, kamu pun sangat soleh. Jarang laki-laki yang seberuntung aku. Aku bersyukur punya suami, punya istri seperti kamu. Dan itu yang membuat aku menangis. Apa kata istrinya, Mas? Kalau Mas bersyukur punya istri seperti saya, Insya Allah saya akan bersabar punya suami seperti Mas. Ini perlunya syukur dan, dan sabar Makanya bu, kalau suami ibu butut Bersabar saja Bersabar ya, Siapa tahu ibu bisa masuk surga Kalau suami ibu syukur, ibu sabar Atau sebaliknya pak, kalau istri kita butut Ya kita bersa bersabar Biar istri kita yang bersyukur Jadi itulah hidup, jadi saudara-saudara sekalian Kalau kita bicara silaturahmi Itu sebenarnya konsep yang jasyat Harus terjadi sinergis Harus terjadi mujahadah Kerja keras harus terjadi doa, syukur dan sabar Itulah sesungguhnya intisari dari silaturahmi Makanya silaturahmi artinya membangun cinta Lakukan segala sesuatu itu dengan cinta Barangnya dengan doa, begitu sukses kita bersyukur Begitu gagal, belajar dari kegagalan Biar kita ke depan bisa menjadi orang yang berhasil lagi Itulah sinergi yang ada di dalam kalimat silaturahmi Saudara-saudara sekalian E, itu saja dan saya tidak lupa walaupun sudah agak lama saya ucapkan taqubbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah saum kita. Mohon maaf akan segala kekurangan dan kehilafan. Semoga nanti Allah mempertemukan kita lagi di Ramadan yang mendatang. Hadirin demikian kita akhiri dengan doa kaparatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika syadu an ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaiku. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz Ya Hakim Rabbana dhulamna anfusana Wa illam tagfirlana Wa tarhamnalana kunnana minal khasirin Rabbana hablana Min azwajina wa dhuryatina Kurrat a'ayun waj'awna Lil muttaqina imama Rabbana atina fi dunia Hasanah, wa fil akhirati Hasanah, wa qina azabal nar Subhanaka Rabbika Rabbil Izjati amma yasifun